Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih eh, Ada seorang sahabat Dia mengeluh Dia bekerja di sebuah Bank konvensional Dalam perjalanannya Dia meyakini bahawa eh, Praktek bank konvensional itu mengandung riba kemudian dia berpikir apakah selama ini gaji yang saya dapat dari tempat saya bekerja bank konvensional tadi menjadi haram menjadi tidak bersih kemudian dia bingung dan kalau dia keluar di luar belum tentu dia mendapatkan tempat yang baik atau dia belum bisa menentukan sikap pertanyaannya apakah eh, sebenarnya hukum bank konvensional itu riba, betul-betul riba atau memang ada pendapat-pendapat ulama yang me tidak terlalu keras Artinya ada dalil yang mengatakan bahwa itu tidak riba, sehingga sahabat-sahabat eh, kita yang muslim, muslimah, yang bekerja di bank-bank konvensional menjadi aman. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya pernah berdosa. Kecuali Nabi kita, ulama Ustadz kiai pernah berdosa. Cuman kualitas dosa ini busuknya berbeda-beda. Ada orang yang di saat berdosa menginsyafi lalu menyesal. Tidak ada nilainya dosa itu ya, segera diampuni oleh Allah. Berdah berdosa, para ulama ada yang berdosa. Tapi dosanya tidak berat, kenapa? Dia sadar menyesal, ada dosanya berat, sudah tahu mokong. Huh, gitu aja repot syariat islaman ima'ah sudah dosa gak mau nyadari nah ini dosa jadi tidak ada yang tidak dosa diantara kita semuanya pernah berdosa dan ada dosa yang lebih berat lagi adalah dosa hati menyakit hati dosa di dalam hati ini lebih gede daripada urusan dohir zina itu dohir busuk kotor hina makan riba dohir busuk kotor hina jadi kalau ada orang yang makan riba itu memang busuk kotor tapi jangan sampai kita merasa bersih juga jangan-jangan hati kita kotor pendengki pendendam segala macam ya suka nggunjing orang lah gunjing orang lebih gede daripada riba ya jadi intinya kita tidak menunjuk orang yang bekerja di bank konvensional atau manapun, intinya kita menunjuk pada diri kita sendiri. Kalau kita, kalau kita berbuat satu kesalahan, cobalah segera diinsafi, disadari, disesali, biarpun kita masih belum bisa keluar dari kubang kemaksiatan itu. Sebab kalau tidak menyesal, akan terus, apalagi cari ustaz yang bisa membenarkannya musibah itu. Artinya tidak ada keinsafan, hawa nafsu itu. Kira-kira ada tidak Ustaz yang memperkenankan saya bokak kerudung? Sebab saya paling tak senang pakai kerudung lah ini. Tak insaf kan? Misalnya, ini contoh. Jadi, ko ya kita sebelum berbicara tentang untuk menjawab pertanyaan kita itu ko Semua dari kita ini bisa bersalah dan sebaik-baik dari kita yang bersalah sadari, biarpun kita masih susah meninggalkannya. Semoga dengan penyesalan kita ini Allah mengampuni. Sebab yang tidak pernah menyesal, mungkinkah meninggalkannya? Saya menikmati tempat duduk saya. Ya susah saya pergi. Tapi kalau bau busuk, enak, gatel, pergi tidak saya? Pergi. Jadi perasaan inilah yang harus kita tanamkan. Mungkin kita bekerja di tempat yang haram. Tanamkan benci, saya benci. Minta pada Allah, ya Allah pindah, pindah. Saya benci, pindah ya Allah. Lihat, kerah ya. Secara otomatis dia akan lirik kerjaan apa ya kira-kira. Nah ini. Kemudian masalah bank konvensional sebetulnya ya harga mati ya. Kecuali ada fatwa ulama, ternyata fatwa ulama dia punya BPR. Jadi makanya fatwanya mengatakan bank konvensional adalah gak apa-apa, tidak riba. Oh iya, orangnya dari Jawa Tengah, tak tanya apa. Dia mendirikan bank perkreditan rakyat juga. Oh iya pantas. Dan dia mengkritik ulama yang mengharamkan, katanya apa? Ya karena dia tidak punya bank, nah ini kan kurang ajar tambahan, bukan dengan insyaaf Kita tidak perlu dengan perilaku manusia, perilaku manusia bukan dalil, kembali Kepada dalil syar'i itu, semua peminjaman yang ada kembalinya manfaat Kullu qardin jarro naf'an, ini hadis Nabi Semua peminjaman yang kembali dengan manfaat kepada semua peminjaman yang ada kelebihan manfaat Bagi yang meminjamkan Fahuwa riba Itu adalah riba Hadis ini disebutkan oleh para bil fuqoha Para imam-imam ulama Menerimanya langsung Tidak pakai cek-recek Karena sudah jelas ini Sesuai dengan dalil-dalil yang lainnya Misalnya saya meminjamkan duit 100 ribu Kembalikan 100 ribu plus pijet sudah riba Bayangkan Apalagi 1% Apalagi setengah persen Ulama-ulama besar kelas dunia Yang menghafal Quran umur 8 tahun ini Ini hafal juz amah saja tidak hafal Bagaimana mengatakan bank halal Kan musibah ya Riba Ini harus kita adil semacam ini Mohon maaf dosa bukan hanya di bank loh ya Di mimbar ada dosa Menggunjing Ustadz menggunjing Anda atau tidak? Ada, ini lebih gede daripada makan riba Jadi kalau kita mengomongkan bank riba itu Di bank itu ada ribanya Artinya ini adalah berbicara wajar Bukan berarti kita mencela perbankan, bukan Di dunia pesantren banyak kemaksiatan Kalau orang tidak hati-hati Ustadz pun bisa terkrumus Jalan menggunjing kesombongan hatinya e, Dengki kepada sesama Ustadz juga ada Hanya karena yang ditanyakan masalah bank Kita harus berbicara tentang bank yang sesungguhnya jadi masalah bunga itu adalah tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Kalaupun ada sebuah buku gude, katanya solusi umat Islam, tebel, itu ditulis oleh ulama-ulama katanya. Itu hasil daripada debat bahsul masail yang ribut, ketepuk begitu nanti. Sehingga ada tiga hukum. Satu haram, satu makruh, satu mubah. Ini kok ada hukum begitu ya. Padahal ulama-ulama kelas berat dunia itu sudah. Dr. Wahbah Zuhaili menghafal Al-Quran mulai kecil. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Apa, apa yang tidak hafal. Sudah menghafal ribuan hadis. Ternyata dengan kukuh dan tegas bahawa. Bunga bang itu adalah hukumnya haram. Sebetulnya yang mengiklan, mengiklankan, menginfokan, mengumandangkan keharamannya. Itu bukan kita para ulama. Sebetulnya sudah jelas. Kenapa muncul bank syariah? Coba tanyakan. Bank Islam. Karena ada bank kafir. Kan begitu sebetulnya, mafhumnya. Hanya kita itu karena kurang-kurang cermat kadang-kadang. Kenapa? Kalau memang anu kenapa harus pakai bank Islam? Kan begitu. Karena sadar dari perbankan sendiri banyak orang-orang insaf. Kita ketemu dari bank-bank konvensional orang insaf. Dia berada di situ untuk merubah. Untuk memperjuangkan. Ada. Jadi mohon maaf dari saudara-saudara yang diperbankan Pertama yang harus anda lakukan adalah tanamkan Keyakinan bahwasanya bunga itu adalah haram Tidak perlu kita mencari adakah ulama? Ada! Di yaman ada ulama labelnya gede, yang gede kan pemerintah Namanya siapa? Yahya Ad-Dar Dia punya fatwa besar bahwasanya bunga bang terang-terangan adalah tidak haram Ya ketawa ulama, inti sendiri dan enggak bu enggak terbukti dia seorang yang punya kajian ilmiah. Ada kalau mencari ada saja, tapi ulama kelas apa dia? Sujudnya bagaimana? Ketawaduannya bagaimana? Keilmuannya bagaimana? Ada kalau mencari ada saja. Oh, liberal aja kurang bahaya apa? Nabi Muhammad dicaci juga ada katanya ulama. Jadi kita kembali kepada ulama yang benar-benar yang mereka itu terbukti kewaraoannya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau bank konvensional itu hukumnya adalah sudah dijelaskan oleh bank syariah bank syariah sendiri kan yang ngomong di dalam ini tidak ada ribat, bunga bukan, bukan, kan begitu sebetulnya makanya kita sebetulnya mendukung adanya bank syariah biarpun masih banyak kekurangannya kami anggap mereka itu seperti bayi yang lahir ya kita lama menanti kelahiran seorang bayi setelah lahir ternyata ada kurangnya ya, akhlaknya kurang baik ya jika ada yang kurang bukan harus dibunuh anak kita kan, kita didik. Jadi bank syariah itu ayo kita benahi bareng-bareng sehingga menjadi benar-benar bank yang benar-benar berkualitas. Ada kekurangannya? Satu dua ada? Wajar. Mencari yang sempurna susah. Tapi minimal mereka melangkah kepada kebenaran, kebaikan itu adalah suatu hal yang baik. Jadi bank konvensional marilah. Jangan takut menjadi kekasih Allah bisa biarpun masih di bank konvensional, Anda akan menjadi kekasih Allah. Dengan bagaimana? Anda membenci pekerjaan A. Ah. Dan jangan berkata di luar tidak ada pekerjaan. Eh, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelemahan kita itu merasa bahwasanya rezeki kita itu hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Padahal perusahaan itu hanya wasilah saja. Allah bisa memberikan ternyata rezeki kita di luar lebih banyak. Yang kaya melalui bank tidak banyak ya, banyak pengusaha ya. Jual kerupuk ada, jual rongsok saja kaya raya, bisa tak ada. Jual kerupuk, jual kue, orang pelairah jual kue. Bukan pegawai bank kan? Banyak bukan pegawai bank bisa kaya raya. Artinya jangan mengatakan rezeki hanya di pabrik itu, di perusahaan itu. Ini harus kita bangun keyakinan. Barangkali di luar pun saya belum tentu dapat pekerjaan. Nah, maka dari itu tanamkan kebajikan dulu tanpa harus anda meninggalkan tempat itu mungkin. Kalau anda belum kuat. Tapi benci dulu sambil beristighfar dan beristighfar Ada pun gaji yang lalu karena waktu itu belum tahu ya Allah memaafkan Tapi setelah tahu ini bagaimana? Nah ini Setelah tahu Kemudian gaji di bank sendiri Masih ada transaksi yang lainnya Barangkali kita tidak harus mengatakan uh, Semuanya transaksi yang di bank itu adalah tidak benar Ada di bank itu yang masalah transoran Dan sebagainya itu masih diperkenankan Tapi kalau sudah urusan bunga Jangan ditawar lagi masalah ini Patuh sajalah Kalau kita termasuk orang yang terjerumus di dalam bunga bank Kita segera kembali kepada Allah Minta ampun kepada Allah Minta maaf kepada Allah Dan minta semoga Allah mudahkan kita Untuk dapat pekerjaan yang baru Untuk mendapatkan rezeki yang baru Jadi itu jawabannya adalah Tidak bisa ditawar ya Masalah bunga adalah hukumnya haram Jangankan duit persenan Sebetulnya banyak orang yang mengeluh ya Di antara sahabat kita itu mau membayar Unik kan? kalau utang itu dibayar sebelum waktunya, mestinya kan senang ya. Mestinya kan senang. Tapi ada salah satu sahabat kita punya hutang banyak, karena pengen membayarnya, sudah ada duit atau bagaimana, pengen bayar kontan. Mestinya tiga tahun ke depan ya, sampai jumlahnya banyak. Tapi setelah pengen ba jumlah, punya utang, pengen dibayar sekarang, malah didenda katanya. Tidak tahu, wah ini kak, aturan bagaimana, maksudnya harus kena apa gitu. Jadi kalau belum waktunya malah kena, kena tambahan. Nah, ini kan unik ya sebab apa? itungannya, harus untung dia itu sekarang banyak yang terjepit diantara teman-teman hutang bunga sekarang saya itu harus bayangi bunga semacam ini, sebanyak ini, Masya Allah jadi ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di bank-bank seperti itu tapi apapun bentuknya kita doakan, sebab mereka juga kaum muslimin mereka kaum muslimin, saudara-saudara kita diperbankan bahkan kita juga mengisi di bank-bank konvensional kita mengisi karena menganggap bahasanya kami yakin diantara mereka ada hatinya yang bersih ada di antara mereka yang memang tidak tahu bekerja di situ dan insya Allah kalau tahu akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala lebih bagus dari yang lainnya. Inilah yakinlah seperti itu tanpa harus kita menghinakan um orang bank Hah, kotor. Nah ini lagi bab ujub ini merendahkan orang bank bank kita doakan semoga Allah memberikan kesadaran dibukakan pintu rizki yang lainnya.